Halo hai, apa kabar teman-teman? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan Bagaimana keadaan kamu? Apakah kamu masih semangat untuk mendengarkan curhatan dari para sahabat Pagar Kehidupan yang sudah curhat kepada saya di email Pagar Kehidupan? Bagaimana keadaan kamu di hari ini? Apakah di hari ini adalah hari yang baik buat kamu? Atau jangan-jangan ini adalah hari yang buruk buat kamu? Dan kamu sangat senang sekali menonton video saya karena bisa jadi apa yang saya bacakan kali ini bisa jadi menginspirasi kamu dan berubah hidup kamu. Nah oleh karena itu, tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung bacain yuk email berikutnya dari sahabat pagar kehidupan yang sudah curhat kepada saya. Email ini ditanyakan oleh salah seorang sahabat pagar kehidupan dengan pertanyaan yang singkat, padat dan jelas, tapi pertanyaannya bagus Pertanyaannya bagaimana mas bro? Nah teman-teman, sekarang saya bertanya dulu kepada kamu Ada gak di antara kamu semua yang kayaknya nih satu-satunya masalah paling besar dalam hidup kamu adalah rasa grogi dan tegang? Ada gak? Apakah rasa grogi dan tegang itu satu-satunya masalah yang saat ini masih menghantui kamu Dan membuat kamu tidak bisa move on dari masalah-masalah yang ada dalam hidup kamu Nah, kalau memang masalah kamu adalah grogi dan tegang di dalam menjalani pekerjaan atau kegiatan kamu Itu juga loh yang dialami oleh sahabat pagar kehidupan yang berikut ini Namanya adalah acut, acoet Dia bertanya begini Mas bro, bagaimana sih caranya kita bisa menghilangkan rasa grogi dan tegang Agar saya tuh bisa lebih fokus dalam melakukan apapun Bagaimana caranya mas bro, tolong bantuin gue Terima kasih Nah, kalau kita bicara soal grogi dan tegang Grogi dan tegang itu pada dasarnya adalah sebuah sikap yang merupakan anak dari tidak percaya diri Sekali lagi Grogi ataupun tegang itu sebenarnya adalah sifat yang merupakan turunan atau anak dari sikap tidak percaya diri Nah pertanyaannya berarti dirubah dong Bukan kenapa gue bisa grogi tapi kenapa ya kok gua tidak percaya diri Iya yeah, itu dia pertanyaannya Kalau pertanyaannya dirubah jawabannya pun akan tepat sasaran Berarti kalau pertanyaannya adalah kenapa gua grogi, pertanyaannya itu salah Harusnya pertanyaannya adalah kenapa sih mas bro gua tidak percaya diri Nah, tidak percaya diri itu sebenarnya jawabannya sederhana Kita harus melihat dulu dari kosa katanya Percaya diri Percaya diri menurut pemahaman kamu Itu apa? Coba kamu jawab dalam hati Percaya diri adalah Bukan, bukan berani Bukan tidak takut, salah semua Percaya diri itu artinya adalah Percaya pada diri kamu titik Loh Mas Bro, kok gampang banget? Lah, emang gampang Cuman otak kamu bikin semuanya jadi ribet toh Iya kan? Nah gini Percaya pada diri sendiri itu artinya adalah Kamu lebih mengutamakan apa yang ada dalam diri kamu dibandingkan pendapat orang lain Contohnya, biasanya kalau orang grogi atau tegang itu adalah ketika dia melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak Kalau tidak berhubungan dengan orang banyak, paling berhubungan dengan orang asing Bener apa enggak? Nah sekarang saya tanya, bagi kamu yang grogi atau gampang tegang, saya tanya sama kamu ya Kalau kamu ngobrol sama orang yang udah lama kamu kenal, kamu grogi gak? Kamu tegang gak? Loh, kok bisa gak tegang? Kenapa? Kenapa kok bisa gak tegang? Karena sebenarnya dalam diri kamu sudah percaya sama orang itu. Udah mulai kebaca ya. Lu tidak tegang, tidak grogi ketika ngobrol dengan orang yang sudah lama kamu kenal, itu penyebabnya karena kamu sudah percaya. Kepada orang itu Bahwa orang itu adalah orang yang memberikan Aman bagi kamu Kata aman di garis bawahi Nah sekarang Kalau kamu grogi, tadi saya bilang Itu kan karena kamu berhubungan dengan orang baru Atau orang banyak Orang baru dan orang banyak ini Adalah orang yang belum bisa Memberikan kamu perasaan aman Betul apa enggak? Karena mereka tidak bisa memberikan perasaan aman Muncullah rasa grogi Dan rasa tegang Nah cara ngobatinya gimana mas bro? Sekarang mindset kamu dirubah Dari yang tadinya kamu menggantungkan keamanan pada orang lain Sekarang kamu ganti mindset atau pola pikirnya menjadi gua aman kalau gue percaya kepada diri gua sendiri Nah sekarang, kamu yang tegang dan grogian kamu ikuti perkataan saya Kamu taruh tangan kamu di dada Taruh tangan kamu di dada Kemudian kamu katakan perkataan begini Saya akan memberikan perasaan aman kepada diri saya sendiri ketika saya meyakini bahwa saya yang harus pertama kali didengarkan Sudah selesai Intinya Kalau kamu ingin menghilangkan grogi dan rasa tidak pedean, kamu harus meyakini bahwa nomor satu dengerin dulu apa yang kamu yakini itu harus didengarkan. Pusing ya? Gini loh, gini-gini. Sekarang kamu kalau ngacak, kamu kan selalu ngerasa diri kamu tuh ganteng atau cantik. Gak peduli kamu hitam, putih, gendut, kurus, langsing, sedang, atau bagaimana bentuk wajah badan-badan kamu gitu ya. Kalau orang ngaca, biasanya ada kecenderungan dia akan merasa, Gila, nih gue ganteng banget. Asli! Ganteng sih, gua mirip Pete Brett. Bukan Brad Pitt, Pete, Pete Brett. Kebalik. Gak apa-apa mirip-mirip dikit ya. Pete Brett, bukan Brad Pete. Gila! Gue ganteng banget mirip Pete Brett. Beda tipis sama Brad Pete. Kebalik doang, dikit namanya. Iya kan? Atau... Ih gila gue kalau ngaca cantik banget Mirip siapa? Mirip Jolie Angelina Bukan Angelina Jolie Tapi Jolie Angelina kebalik gitu Gak apa-apa Beda tipis Cuman kebolak-balik Namanya doang Ya kan? Nah ketika kamu sudah merasa percaya diri Semua ketegangan itu akan hilang Nah percaya diri itu intinya gampangnya Kamu cuekin pendapat orang lain Titik Aduh mas bro gua gak bisa cuekin pendapat orang lain Latihan Latihan Sekarang, kalau kamu jadi orang yang terlalu mementingkan perkataan orang lain Lu gak akan bisa PD Kalau lu gak PD tegang sama groginya gak hilang-hilang, percaya deh Bener gak apa kata saya? Selama ini kamu jadi grogi dan tegang karena di otak kamu mikirin Aduh, nanti kalau gue ditolak gimana nih sama nih cewek nih Aduh, nanti kalau gue tiba-tiba dilemparin telur gimana nih sama nih orang-orang nih Aduh, nanti kalau proposal gue ditolak gimana nih Iya kan, kayaknya takut gitu Semua pendapat orang lain kayaknya penting buat kamu Padahal sebenarnya Mereka mau berpendapat apapun Kamu gak akan mati kan Gak akan tiba-tiba kamu divonis umur tinggal 6 jam lagi terus mati kan Enggak kan Nah terus kenapa kamu takut? Kamu takut karena kamu tidak meyakini bahwa diri kamu berharga Itu aja Itu memang salah dari mohon maaf orang tua kamu Orang tua itu perannya penting loh Ketika anak itu tidak pede Itu berarti orang tua kurang bisa dulunya memberikan perasaan berharga kepada si anak Nah sekarang kan kamu udah dewasa nih Gak mungkin dong kamu mengatakan nih papa mama nih yang salah nih Kata pagar kehidupan nih wes Durhaka dong kamu ya kan Daripada kamu nyalahin orang tua Kamu bilang sama diri kamu sendiri Gue berharga Dan gue layak untuk mendapatkan penghargaan Caranya gimana mas bro? Cuek Belajar cuek Setelah kamu melakukan teknik yang saya katakan tadi di depan sambil megang dada Mulai sekarang kamu belajar untuk menjadi orang cuek Tapi gak bisa mas bro, latihan Latihan Cuek itu maksudnya gini loh Mulai sekarang kamu presentasi-presentasi aja Gak usah mikirin perkataan orang, masa bodoh emang gue pikirin Iya kan. Kamu mau kenalan sama cewek, belajar cuek aja. Masa modoh, mau gua dilemparin telur kek, mau gua diledekin masa bodoh. Kamu mau apa lagi? Mau ketemu calon mertua, cuek aja. Cuek, belajar cuek. Kalau hasilnya jelek gimana, Mas Bro? Kalau hasilnya jelek pun kan lu enggak mati. Nah, rahasianya, orang PD itu intinya cuman orang cuek kok. Orang PD itu bukan orang yang tiba-tiba punya bakat PD, enggak. Orang PD itu jujur sebenarnya mereka juga minderan. Cuman mereka terbiasa cuek. Jadilah PD. Nah, sekarang tugas kamu, ayo jadi orang PD dengan belajar cuek. Cuek itu bukan berarti kamu tidak peduli sama orang lain dalam hal berbagi ya. Cuek yang saya maksud jangan dengerin omongan orang lain. Katakan, "Masa bodoh teing Gitu. Oke? Oke ya. Praktekin Nah pertanyaan berikutnya juga gak kalah serunya Gak kalah bagusnya Kali ini pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang Yang bernama Ahmad Rifaldi Pertanyaannya bagus nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas, saya pengen curhat nih Gimana sih caranya menyatukan akal dan hati Yang katanya nih, kalau akal dan disatukan dengan hati akan membuat sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Bener gak sih, kalau kita menyatukan akal dan hati, semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Tolong dong bantuannya, sekian dan terima kasih Wih, pertanyaannya keren nih teman-teman Gimana sih caranya kita bisa menyatukan akal dan hati? Nah sebelum saya menjawab itu, saya tanya dulu kepada kamu Kamu tahu gak sih akal itu apa? Coba akal adalah logika Bukan, akal itu bukan logika Akal dan logika adalah dua hal yang sebenarnya sangat berbeda Akal itu kalau dijelaskan dengan bahasa ribet bisa Tapi saya akan menjelaskannya dengan perumpamaan atau bahasa yang gampang supaya kamu mengerti Akal itu adalah satelit kewarasan Coba katakan bersama saya Akal adalah satelit kewarasan Loh mas bro, kok dibilang satelit kewarasan tuh kenapa? Lagi nih gini gini Menurut kamu, apa sih perbedaan antara hewan dan manusia? Ya jelas beda mas bro, bentuknya aja beda Bukan, bukan bentuknya maksud saya Perilaku hewan sama manusia ada bedanya gak? Harusnya ada Nah yang membuat perilaku manusia dan hewan itu bisa berbeda apa? Betul, manusia itu memiliki akal Sementara hewan, sesempurna apapun mereka Mereka tidak diberikan akal oleh yang mahakuasa. Nah akal ini yang bisa membuat perilaku manusia Seharusnya lebih beradab dan sangat berbeda daripada hewan Kalau hewan, mohon maaf Biasanya mereka tidak malu-malu melakukan proses seksual di tengah jalan Rame-rame pula Kalau kucing kawin kamu lihat deh ya kan Udah di jalan rame-rame lagi Tapi kalau manusia melakukan kayak gitu Malu Kalau akalnya sehat malu Walaupun kita harus mengakui Banyak juga ya zaman sekarang Orang yang akalnya udah tumpul Yang perilakunya sudah mulai mendekati hewan Banyak Tapi kalau manusia akalnya masih sehat Dia tahu bahwa Oh gak boleh dong kita melakukan hal itu Hal itu terlarang Nah Ak Akal itu yang berperan untuk membuat manusia menjadi waras Bahkan Kalau kamu adalah seorang muslim sama seperti saya Dan suka membaca makna terjemahan dari Quran Berkali-kali loh Yang Maha Kuasa menyebutkan di dalam Quran Bahwa sebenarnya sudah jelas Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh yang Maha Kuasa Yang kalau kita manusia mau menggunakan akal Kita meyakini Bahwa Tuhan itu ada Dan Tuhan itu Esa Coba deh Kamu sekarang kalau yang muslim buka Quran terjemahannya Berapa kali Quran itu menantang kita Untuk menggunakan akal Supaya kita bisa mengetahui bahwa Yang Maha Kuasa itu ada Dan Yang Maha Kuasa itu Esa Iya kan? Berkali-kali kita disuruh menggunakan akal Karena apa? Akal itu adalah satelit Yang sengaja diberikan Yang Maha Kuasa dalam diri kita Untuk melihat mana yang betul Dan mana yang salah Itu Nah, tadi teman kita bertanya, apakah betul mas bro, kalau kita menyatukan akal dan hati, kita bisa melakukan sebuah hal yang besar? Jawabannya benar. Karena begini, satelit kewarasan, yaitu akal, yang sudah ada dalam diri kita itu, sebenarnya memang diberikan yang maha kuasa, kalau kita bisa gunakan dengan baik, itu bisa membuat kita mendapatkan pencerahan luar biasa. Nah pencerahan yang luar biasa ini bisa tercapai kalau hati kita bersih Jadi memang akal dan hati itu saling berkaitan Ibarat kata akal dan hati itu seperti sebuah jantung dan darah Fungsi jantung kan mengalirkan darah ke seluruh tubuh Nah sama, sama fungsinya hati adalah memperbaiki akal Jadi kalau akal kita mau bagus, hatinya dulu dibersihin Jangan maksiat mulu Orang yang maksiat mulu hatinya kotor, akalnya pun jadi tumpul Maka dari itu kalau kamu lihat Orang yang perilakunya mendekati hewan Orang-orang yang perilakunya mendekati hewan itu pasti adalah, mohon maaf ya Ahli maksiat Itu udah fakta, coba kamu lihat deh Nah, udah mulai jelas ya Nah sekarang pertanyaannya berarti, gimana dong mas bro, cara kita memperbaiki atau mempertajam akal? Caranya dengan membersihkan hati yang rutin. Membersihkan hati yang rutin itu caranya dengan mau terus beribadah kepada yang maha kuasa. Cara lebih jelasnya udah ada di video saya yang judulnya Rahasia yang selama ini disembunyikan dunia video itu sampai sekarang masih banyak yang nonton disitu sudah saya jelaskan habis dan tuntas nah kalau misalnya kamu pengen tahu cara ngebersihin hati yang paling gampang itu gimana rajin-rajinlah berbuat baik dan jauhi apapun yang dilarang oleh sang pencipta sebisa mungkin ya memang kita sebagai manusia kadang-kadang suka kalah sama hawa nafsu tapi jangan lupa untuk cepet-cepet balik lagi balik lagi untuk minta ampun berbuat baik beribadah minta ampun berbuat baik beribadah kalau yang muslim jangan lupain baca ayat kursi abis ibadah itu juga ngaruh banget buat membersihkan hati nah kalau hati kita bersih akal kita akan berfungsi dengan baik Makanya ya, kalau misalnya ada orang bilang, "Bro, kalau kita pengen dapat petunjuk, misalnya kalau yang muslim salat tahajud, salat istikharah gitu kan." Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita salat tahajud itu kan hati jadi bersih. Ketika hati bersih, akal kita jadi tajam. Cara kita memandang sesuatu kalau akal kita tajam hati bersih akan berbeda dibandingkan kalau akal kita tumpul dan hati kita kotor. Itu rahasianya ya Jadi buat kamu tadi yang menanyakan pertanyaan yang bagus ini Yaitu Ahmad Rivaldi Itu dia caranya Satukan akal dan hati Karena sedua-duanya ini adalah Perlengkapan perang kita di dunia Mereka harus berjalan selaras Tidak boleh terpisah Jelas ya Mantap Nah kali ini ada sebuah pertanyaan tentang cinta Wih, kalau pertanyaan tentang cinta nih kayaknya kamu udah mulai melotot lagi nih Iya kan? Pertanyaannya gimana mas bro? Pertanyaannya begini Mas bro, Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya ini adalah seorang mantan istri dari seorang suami Kondisi saya saat ini adalah seorang janda Saya mau bertanya Apakah yang namanya cinta sejati itu ada gak sih? Soalnya selepas saya pisah dengan suami Saya tidak bisa lagi yang namanya merasakan cinta Tolong dong dibantu Apakah cinta sejati itu ada? Terima kasih Wassalamualaikum Pertanyaan ini bagus Dan mungkin bisa mewakili kamu semua sahabat pagar kehidupan Yang punya masalah yang sama seperti dia Teman-teman Ada kalanya orang ketika menghadapi masalah percintaan menjadi putus asa ya Mereka menjadi putus asa, sakit hati, terluka Sampai ujung-ujungnya mereka merasa tidak mau lagi untuk jatuh cinta Jadi buat pertanyaan tadi sebenarnya bukan karena kamu tidak bisa Tapi kamu tidak mau untuk jatuh cinta lagi karena kamu trauma Nah pertanyaannya kok bisa mas bro Orang jadi trauma jatuh cinta Jawabannya sederhana, karena rasa sakit itu pedih Iya yeah, kan? Bener nggak? Rasa sakit itu pedih, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan Sekali lagi, rasa sakit karena cinta itu pedih, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan Nah masalahnya nih, orang yang curhat tadi barusan kepada saya dia itu tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan rasa pedih yang ada dalam hatinya nah bagi kamu juga nih sekarang yang gak bisa move on yang mungkin habis putus yang mungkin habis cerai tapi tidak bisa jatuh cinta lagi itu sebenarnya bukan karena tidak bisa tapi karena kamu tidak mau nah pertanyaannya kenapa kamu tidak mau jawabannya karena kamu belum menyembuhkan diri kamu sendiri titik Nah pertanyaan berikutnya adalah Gimana cara gua bisa pulih mas bro? Caranya adalah dengan memaafkan dia Orang yang menyakiti kamu Nah cara memaafkannya bagaimana? Caranya dengan mendoakan Dengan doa yang terbaik Lah mas bro mulai sedeng nih kayaknya nih Orang kok udah disakitin Orang ninyakitin malah kita doain na bisa, mas bro, sakit kali. Bisa. Cobain dulu deh. Bagi kamu yang muslim, ketika kamu selesai salat doain tuh orang-orang yang nyakitin kamu. Kalo memang kamu paling sakit hati dengan mantan kamu, baik mantan suami, mantan istri, mantan pacar gitu ya, doain juga dia. Doanya bagaimana, mas bro? Doanya intinya, kamu minta kepada yang maha kuasa, supaya orang yang menyakiti hati kamu tadi diberikan hidayah diberikan petunjuk biarkan rahmat Tuhan masuk ke hati dia supaya perasaan-perasaan yang salah kepada kamu kesesatan-kesesatan yang ada dalam diri dia itu luntur luluh berubah menjadi hidayah ke jalan yang benar doanya gitu aja Bukan berarti kamu doain dia, oh supaya dia tambah kaya Bukan, doainnya supaya dia dapat hidayah Doain dia supaya dia dapat petunjuk Setiap hari kamu doain itu rutin Kalau perlu, bacain juga al-fatihah Kalau kamu muslim, kalau kamu bukan muslim Kirimkanlah doa yang terindah sesuai keyakinan kamu kepada dia Ketika kamu rutin mendoakan dia setiap hari minimal 3 kali Minimal 3 kali sehari Rasain deh bedanya, tiba-tiba hati kamu jadi plong, tiba-tiba hati kamu jadi damai, dan seketika itu juga kamu berarti sudah bisa memaafkan dia. Nah ketika kamu udah bisa memaafkan dia, itu rasa jatuh cinta akan muncul dengan sendirinya, tiba-tiba kamu ketemu orang baru kok mulai bergetar lagi gitu loh. Yang tadinya gak bisa bergetar, bergetar lagi, nah itu pertanda kalau kamu sudah memaafkan mantan kamu. Itu penting teman-teman. Ya? Jadi buat kamu yang masalahnya sama seperti dengan FI ini Tolong Kamu jangan terlalu lama bergalau-galau ria Jangan terlalu lama bermain drama Karena drama yang tidak penting itu membuat hidup kamu jadi mati sia-sia Daripada kamu bermain drama Ayo dong Mulai saat ini Maafin dia Dengan banyak berdoa kepada Tuhan Untuk memberikan dia petunjuk dan hidayah Oke Coba dilakukan Pasti sembuh Nah pertanyaan berikutnya juga bagus nih Masih berhubungan dengan cinta Tapi pertanyaan ini unik Nah ini ini keren banget nih Ini keren banget emailnya Dan bisa jadi ini menginspirasi kamu banget Pertanyaannya begini nih Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang Yang sekali lagi tidak mau disebutkan namanya Dia memakai inisial KB Cek keluarga berencana kali Inisialnya KB Dia pertanyaannya begini Assalamualaikum mas Aryan, salam kenal, waalaikumsalam Sebelumnya terima kasih atas motivasi-motivasinya yang membuat saya semakin hari semakin bersemangat dan berubah dalam menjalani hidup saya Begini mas, kali ini saya ingin curhat Bagaimana sih caranya agar saya bisa jatuh cinta kepada seorang suami Karena sebenarnya saya menikah itu atas dasar perjodohan Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini adalah sebuah kebodohan yang sangat bodoh? Karena pada dasarnya saya mengikuti perjodohan ini hanya karena ingin berbakti pada orang tua. Walaupun pada dasarnya hati saya tidak menyukai perjodohan ini. Nah, gara-gara saya tidak suka dengan orang ini, mas bro, saya ini sulat sulit banget berbahagia. Saya sering bertengkar karena saya tidak sejalan pikirannya dengan dia... Dan kadang-kadang nih, saya seringkali sakit hati Karena suami seringkali mengungkapkan, mengajak untuk menceraikan saya mengakhiri pernikahan ini Walaupun masih sekedar ucapan, tapi itu menyakiti saya Nah pertanyaannya, apakah di mata agama saya ini sudah cerai secara sah walaupun suami saya belum melakukan talak? Terus saya harus bagaimana menghadapi perjodohan ini Yang mana sangat menyiksa saya Terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum Oke, Waalaikumsalam Jadi sebenarnya kisah ini menarik nih teman-teman Ada seseorang yang dia menikah karena dijodohi oleh orang tuanya Atas dasar bakti kepada orang tua Akhirnya dia mengikuti perkataan orang tua Sampai akhirnya pernikahannya pun mohon maaf ya Jadi amburadul Nah bagaimana cara mengatasinya Begini Kalau kamu adalah sahabat pagar kehidupan, kamu tahu ya, saya seringkali mengatakan bahwa suara hati itu nomor satu Kalau kamu dengarkan pembacaan email saya tadi nih, dia sudah mengatakan sebenarnya dari dulu dia hatinya sudah tidak setuju untuk menikah dengan lelaki ini Tapi karena dia ingin berbakti pada orang tua, akhirnya dia melawan suara hatinya, akhirnya pernikahannya pun mohon maaf di ujung tanduk Kesalahan pertama adalah kamu salah menafsirkan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu bukan berarti menggugurkan suara hati kamu. Pada dasarnya, berbakti kepada orang tua itu adalah kamu bisa memberikan kebahagiaan kepada diri kamu sendiri terlebih dahulu. Contoh, misalnya nih, saya juga dulu sebelum saya memulai berbakti, bisnis saya di bidang motivasi dan juga online dulu orang tua saya pengen saya menjadi seseorang yang bekerja kantoran kalau saya memakai mindset seorang yang curhat di email ini kalau saya tafsirannya sesaláh orang yang curhat di email ini saya mungkin tidak akan memulai bisnis dan bisa jadi saya tidak akan membuat pagar kehidupan ujung-ujungnya saya jadi pekerja kantoran dan saya pun menderita karena saya mengalahkan suara hati saya demi berbakti kepada orang tua Tapi karena saya tahu, saya paham betul bahwa yang diinginkan orang tua itu adalah kebahagiaan saya sebagai seorang anak Jadi saya mengikuti suara hati secara total Ketika saya bahagia, saya maju, saya baktikan kebahagiaan saya, saya bagi rezeki saya kepada orang tua Akhirnya mereka pun bahagia karena melihat saya bahagia dan maju Jadi intinya, kalau kamu ingin berbakti kepada orang tua Bukan berarti kamu harus menggugurkan suara hati Tapi justru yang kamu harus lakukan Bahagiakan diri kamu dulu Karena pada dasarnya orang tua Itu lebih menginginkan kamu untuk bahagia Itu sebenarnya Nah terus bagaimana mas bro? Saya ingin meluruskan dulu nih Ada sebuah kesalahpahaman tentang perjodohan ya Saya sempat ngobrol sama orang tentang perjodohan Saya bilang begini Bro, yang namanya perjodohan itu salah. Saya bilang sama teman saya begitu. Terus teman saya bilang begini, eh nggak juga dong. Kenapa? Karena menurut pepatah Jawa, lama-lama cinta itu bisa bersemi. Walaupun awalnya tidak cinta, lama-lama cinta bisa bersemi. Kalau kata pepatah Jawa, mas bro, cinta itu bisa datang karena terbiasa. Pertanyaan saya, apakah itu benar? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Loh, kok bisa begitu? Begini. Kalau cinta itu bisa datang karena terbiasa Harusnya orang yang dicurhat di email ini Akan merasa bahagia dong Tapi faktanya Dia sudah menikah dan sudah cukup lama Tapi kok malah bukannya bahagia malah sedih Nah jawaban yang benar Cinta itu bisa datang karena terbiasa Kalau lu berdua pada dasarnya cocok titik Kalau kalian berdua pada dasarnya gak cocok Mau lama selama apapun juga lu gak akan cinta sama dia Percaya deh Nah ini yang terjadi pada orang yang curhat di email saya berikut ini Pertama dia sudah salah tafsir tentang berbakti kepada orang tua Dia mengalahkan suara hati dia sendiri Yang ketiga dia juga salah tafsir yang namanya mengenai perjodohan Perjodohan itu sah-sah saja sah kalau memang kamu berdua sudah mengalami masa penjajakan dulu Untuk melihat cocok gak nih gue sama dia Kalau udah cocok, tanya hati kamu sendiri. Hati gua serak ngani sama dia. Kalau dua-duanya udah oke, okay, baru boleh lanjut. Tapi kalau enggak, jangan. Kamu katakan kepada orang tua kamu, sebenarnya papa mama ingin aku bahagia enggak? Ingin saya bahagia enggak? Kalau papa mama ingin saya bahagia, saya tidak mau dengan lelaki itu. Saya tidak mau dengan perempuan itu. titik Ya, Jadi kalau kamu sekarang ada yang mau dijodohin juga sama seperti orang yang curhat di email ini, katakan itu. Kalau mereka orang tua baik, mereka pun pasti akan berpikir ulang untuk memaksakan jodohnya kepada kamu. Karena pada dasarnya, orang tua yang baik akan selalu menginginkan kebahagiaan bagi anaknya. Itu yang utama. Jadi buat kamu semua, tolong dengarkan hati sebagai tolak ukur kamu di dalam mengambil keputusan hati nomor satu titik tidak bisa ditoleransi tidak bisa dikomain tidak bisa Oke okay? sebenarnya dari masalah-masalah yang sudah dicurhatkan oleh sahabat pagar kehidupan tadi kita sepertinya sudah bisa mengambil hikmah ya hikmah dari curhat yang kita sudah bacakan beberapa tadi itu sebenarnya intinya begini Kebanyakan manusia masih susah membedakan antara fungsi dari hati dan juga akal. Kebanyakan manusia juga susah membedakan antara lebih mementingkan mana, orang lain atau suara hati. Dan kebanyakan diantara kamu juga mungkin sama. Kamu tidak sadar dan tidak menyadari dengan betul bahwa memang bisa jadi loh. Kegagalan, kebuntuan, masalah dalam hidup kamu yang terjadi saat ini adalah akibat dari kamu selalu tidak mendengarkan suara hati Dan kamu sadar gak sih teman-teman bahwa kebuntuan dalam hidup itu bermula ketika kamu mulai mengacuhkan suara hati? Nah oleh karena itu, ayo Sambil kamu berbenah diri, mulai detik ini jangan lagi abaikan suara hati Dengarkan hati kamu dalam mengambil keputusan dalam bidang apapun Karena pada dasarnya, hati selalu benar dan dia yang akan menuntun kamu kepada jalan yang terbaik Dengarkan hati kamu dan jangan bersedih, jadikan hidup ini sebagai pelajaran yang berharga masih ada saya, Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.